Amir. Ya, selamat pagi. Ya s i l a k a n Mbak. Oke, nah, kalau kita lihat ya memang nomor satu itu harus turun. Kenapa? Karena beban pengusaha terlalu berat ya untuk Indonesia. i n d o n e s i a ini banyak hal-hal yang berupa siluman ya. Jadi nggak perlu bayar tapi bayar ya. a h harus n y o g o k gitu loh. Itu berarti udah ekstrasi. Ditambah lagi dengan bunga-bunga m e n c e k a h leher. Jadi sebenarnya akar masalah ini negara ini... Eh, sayang kalau n gak g bisa ngatur Kenapa? Karena banyak kepentingan Semuanya bisa diatur Sendiri-sendiri, jadi negara ini juga Keliatannya h tidak punya wibawa Contoh lagi Masalah uang sekolah, masalah rumah sakit Bisa seenaknya Atau narisnya sesukanya Pokoknya negara ini Persis seperti warung, terima kasih Terima kasih Pak a Mir Halo Pak Andi, ya s i l a k a n Pak B.I. memang sebagai regulator Harus tegas ya アンテナンテーバンバンイトーバンビルウンドウスバニャンパニャンテーラ o トマクダパンブリベイドガンウンドクマンガイラタンウサハダラマンアラビクリシスコーパーリネヤーディナマンスコーパーアトーカナエスペイシダトロンバンドガンボンアクリビティドガーアストロン Gitu. Dan hukum pasar juga saya setuju juga Biarkan aja juga hukum pasar tetap jalan Karena kan di dalam persaingan Bank-bank itu juga bersaing dengan bank yang lain ya Jadi nanti s i a p a yang memberi terbaik Bunga kredit terbaik Ya pasti nasabah juga akan p i n d a h ke bank yang memberi bunga yang lebih menarik gitu nah, Itu aja komentar saya Baik terima kasih Pak a n i Halo Pak Hari ini kebetulan ngomong-ngomong b a n g ya saya lihat kita itu BI itu kan banyak m e m kita pemerintah masih membayar suku se bunga likuiditas pada bank-bank itu sudah untung besar. Apakah itu tidak bisa di a t u r sama BI bahwa bank itu saya saya baca di BCA aja l delapan bulan pertama itu tujuh triliun untungnya, sedangkan Ini pemerintah masih membayar Sungguh bunga legisitas Yang sangat memberatkan Terima kasih. Terima kasih Pak Ari Ada Bapak a r i f i n Iya k a k kalau menurut saya sih Memang lebih baik bunga itu Dipaksa harus diturunkan ya. Kalau enggak nanti ekonomi kita Tetap menjadi ekonomi biaya diri Apabila dibandingkan dengan Yang dari luar negeri ya Jadi Nanti kita tetapkan-tetapkan a terus Kalau kita tidak Mem, apa, menumbuhkan iklim usaha dengan bunga yang lebih baik Kalau tidak, ya mungkin kita akan kesulitan ke depan Ya, t e r m a kasih Halo Pak Richard ya, saya, halo. Ya, halo Ya, saya setuju kalau BI yang mengontrol、uh, tingkat suku bunga Karena kalau enggak, bank-bank itu bisa, bisa bersukongkol untuk tetap tinggi、uh, tingkat suku bunga Sementara BI, BI rate sudah turun, itu a j a Halo Pak Harko Ya Ya saya r a k y a gini, prakteknya kan kalau seandainya BI menaikkan suku bunga kan Itu bank-bank perbankan kan mau naikin aja s e n a k n y a gitu kan Ya kan praktek kan begitu Nah begitu misalnya ada penurunan suku bunga Itu perbankan biasanya b e l a g a n e g o gitu loh Kita tanya ke banknya juga Istilahnya uang gak bisa, belum ada keputusan dari manajemen ini itu gitu kan Saya rasa setuju sekali kalau BI istilahnya mengatur, mengontrol hal ini Kalau perlu kenakan sanksi Supaya fair gitu loh dan benar-benar tujuan untuk menumbuhkan、uh, pertumbuhan ekonomi jadi tercapai gitu dan bank juga n gak g s i enaknya gitu intinya sih terima kasih terima kasih Pak Arko halo Pak Robert halo Pak Arko ya s i l a k a n Pak ya ini untuk kredit KPR khususnya kepemilikan rumah ini kan untuk masyarakat ya artinya untuk orang-orang yang memang menginginkan punya rumah kredit rumah ini harusnya biaya lebih tegas Kalau BI r a t e sekarang 6 persen, ya harusnya sih selisih 3, margin 3 persen tuh ya o l h wajar 9 persen, sedangkan sekarang kan masih 11. Jadi harusnya tuh BI lebih tegas, dan kalau perlu tutup aja bang n ya, kalau misalnya mereka KPR ini tidak mau diturunkan, karena ini mengganggu perekonomian masyarakat yang ingin punya rumah, n a h ini penting sekali BI lebih tegas. Jangan cuma menghimbau ataupun hanya istilahnya Kalau nanti bikin planning kita mau tolak Jangan seperti itu Karena khususnya KPR inilah yang masyarakat inginkan supaya turun Kalau masalah KPR, kredit p apa k r kayak pemilikan motor Ataupun mobil itu n gak g terlalu penting Jadi yang penting itu KPR Buat rumah Terima kasih、ya. Ibu s i t i a s selamat siang Selamat siang Selamat ibu Ya kalau menurut saya lebih baik dipegang oleh pusat ya, yaitu BI, daripada harus dilempar ke pasar bebas. Karena、uh, itu akan uh, membuat uh, satu uh, market pasar yang akan tidak menentu gitu ya, tidak terkontrol. Seperti itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih b u s i n t y a